Punya cerita, cerita ini dikirimkan oleh Sandi Prasetyo Utomo atau Semok di Kauman Pujulukoro dengan judul Misteri Randa Mayat Kuburan Kembaran. Kejadian ini aku alami sekitar satu bulan yang lalu. Pada saat aku dan temanku Eko sedang pulang Cangkruan, malam itu kebetulan malam Jumat Gliwon. Saat pulang Cangkruan, Eko mengajak aku sepedaan keliling Sukorjo lewat jalan Sutoyo. Sepanjang perjalanan terlihat sepi dan suasana mencekam Karena jam sudah larut malam Sekitar jam setengah satu pagi Aku bertanya ke Eko Ko, oh, apa kita gak pulang saja? Masalahnya sekarang sudah larut malam sih Eko kemudian menjawab ada apa, Tonok? Biasanya kita pulang cangkuran sampai jam 1 lebih, nggak ada apa-apa kok. Setelah Eko bilang begitu, aku langsung diam, sampai keadaan sekitar sunyi hanya suara sepeda motor yang terdengar. Aku padahal punya firasat yang jelek. Eko mengendarai sepeda motor dengan pelan sehingga hawa dingin seperti menusuk tulang. Kemudian Eko ngajak lewat kuburan kembar. Perasaanku tambah merinding karena pada saat itu malam Jumat Gliwon. Coba menesihati Eko Bahawa malam ini malam Jumat Kliwon Jangan sampai lewat kuburan Alah, nak senok Masa kamu takut lewat kuburan Sama orang berani, masa sama setan Gak berani, kita kan gak ganggu Walaupun gak ganggu, namanya setan Ada yang ngusil kok Eko diam saja, sambil meneruskan perjalanan Ke kuburan kembar Aku semakin merinding, ketika mulai Dekat kuburan kembar Saat di kuburan kembar, tiba-tiba Sepeda motor yang aku naiki bersama Eko Mogok di dekat keranda mayit Aku dan Eko kaget Aku tanya kepada Eko Kok? Sepedanya sudah kamu belikan bensin belum tadi? Danok, tadi tak isi dua liter, eh. Kemudian aku dan Neko turun untuk mengecek motor padahal tadi motornya baik-baik saja kok tiba-tiba mogok kemudian aku dan Eko turun untuk mengecek motor aku berpikir apa kejadian ini ada hubungannya dengan firasat jelekku tadi aku lihat Eko masih mengecek mesin motor tiba-tiba di samping tempat motorku mogok terdengar suara keranda yang bergetar saling berbenturan dengan keranda sampingnya Dengan tempat aku berhenti terutup oleh tembok pagar kuburan Aku tanya ke Eko Paul, oh, kamu dengar gak suara aneh? Ya nok, aku juga kedengaran eh Dan kami pun menekatkan diri walaupun perasaan merinding Bergejolak untuk melihat apa yang terjadi di samping tembok Kami pun kaget setengah mati Setelah mataku menatap sesosok pocong yang bermuka hancur Dan penuh darah berbaring di atas keranda yang bergetar tadi Aku dan Eko langsung berlari, tetapi kedua tangan dan kakiku rasanya tak bisa digerakkan. Tapi anehnya, kepalaku bisa ditengokkan. Semakin lama semakin keras getaran keranda, sehingga tutup keranda terlempar dan pocongnya melorok memandangiku dan Eko. Tak terasa keringat dinginku membasahi bajuku. Dalam hati aku berdoa agar dapat perlindungan yang maha kuasa. Akhirnya kakiku dapat digerakkan sehingga aku dan Eko dapat berlari secepatnya sambil mendorong motor. Tiba-tiba motor yang kami dorong menyala. Tidak berpikir panjang kami pun menaikinya dengan secepatnya agar dapat pergi dari kuburan itu. Eko mengendarai secepatnya karena ketakutan sampai tak terasa yang Menabrak sesuatu di jalan Kemudian Eko berhenti Dan aku menengoknya Ternyata yang ditabrak Eko Sesosok pocong yang tadi ada di kuburan kembar Yang berbaring di tengah jalan Aku menyuruh Eko untuk cepat pulang Sesampainya di rumah aku ambil air wudu agar rasa takut yang tadinya aku alami hilang. Sampai sekarang pun, jika malam Jumat aku tidak berani keluyuran. Ini cerita nyata dari saya, Sandi Prasetyo Utomo atau Senok Kauman Pucu Negoro. Bersama tim CIMAT.